dan kata paring uramat kan kalawan panjenengan sami mboten ingkang punika Allah tansah paringi kumat iman Islam sehat soho sehat Bapak-bapak, ibu-ibu saat tarawih saged tindak wonten masjid niki nglajengaken melanjutkan pengajian rutin kita di dalam pembahasan kita berbincang bincang bincokan ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengingatkan, menyemutakan <tuh> kabulah panjang dengan sabi tentang hari kiamat, tentang hari akhirat sehingga kita bisa mempersiapkan amalan dengan sebaik-baiknya. Baik, Bapak, Bapak, Ibu, Ibu, Syamaah, Eka, Kamulah, Hormati Pada malam hari ini kita akan membahas atau turimah Bukhari akan menyampaikan sebuah hadis Yang membahas tentang kemiskinan dan kekayaan Judulipun tentang kemiskinan dan kekayaan Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata Imam Bukhari semoga Allah merahmatinya beliau membawakan salat sampai Ali Amr ibni Aufin al-Anshari radhiyallahu ta'ala anhu al dari sahabat yang namanya Amr bin Auf dari suku Ansar Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ba'ata Aba Ubaidah Ibn Al-Jarrah Ibn Al-Bahra'i Ya'atimbi Jisyatiha Cerita bahawa Saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah mengutus Mengutus Salah setunggalipun sahabat Ibn Al-Namini pun Abu Ubaidah bin Jarrah yang dikenal dengan Amin Hadil Ummah. Sahabat Abu Ubaidah itu orang yang sangat terpercaya, orang yang jaga amanah, sangat menjaga amanah tugas-tugas, sehingga Rasulullah banyak memberikan tugas kepada sahabat ini. Tugasipun apa? Ilal Bahraini ke negeri Bahrain jadi saat ini ayatnya negara Bahra'in Negara Bahra'in Kalau Rasulullah lupa di kota Madinah Ya di kota Madinah Ada sahabat yang diutus ke negeri Bahra'in Negeri Bahra'in itu zaman dulu nih Bapak-Bapak Itu orang-orangnya beragama majusi Agamanya pun majusi Majus di gua-gua itu sembun penyembah api yang musyrik kalau sekarang orang-orang Islam tapi pada zaman dulu tersekat orang-orang musyrik yang di negeri Romawi dan negeri Bangroe itu telah berhasil ditaklukkan telah berhasil dibawa ke kekuasaan umat Islam tetapi orang-orang majusi Tersih dibiarkan mereka bebas Dalam beragama Tidak dipaksa gitu. Jadi Rasulullah SAW Itu tidak memaksa Tidak memaksa mereka masuk Islam Tetapi diberikan pilihan Pilihan yang pertama apa, Mereka masuk Islam Ditawari, diajar Masuk melebet agama Islam Menawi Purun, Menawi Waten Purun, mereka tetap di dalam agama mereka, tetapi dengan syarat membayar jizyah. Jizyah itu artos itu semacam upeti pajak yang dibayarkan kepada orang Islam dengan imbalan keamanan. Rasulullah dan para sahabat. Menjaga keamanan mereka, melindungi mereka Kalau ada musuh yang menyerang, Rasulullah akan melindungi mereka Ya'ati bijis yatiha okay. Abu Ubaidah itu badai mendet uperti harta, harta dari negeri Bahrawin tadi Akan dibawa ke Kota Madinah Fa qad bima min al-Bahrain maka Abu Ubaidah tadi datang dari Bahrain Beto membawa harta yang sangat banyak sekali dari negeri Bahrain di Beto dibawa ke kota Madinah Fa sami'atil ansharu bi qulumi Abi Ubaidah maka sampai sampai di kota Madinah Datang Kota Madinah Tiap-tiap al-sor Itu mira mendengar Bahawa Abu Bibaidah Sudah datang dengan membawa harutaya Sangat banyak sekali Tiap-tiap al-sor Karena yang miskin masih Orang-orang miskin Bawa Fawus dan sholat al-fajri Maha Rasulillah Insallahu wa'alaikum warahmatullahi Maka tiang-tiang ansor sing yang miskin-miskin tadi ikut solat subuh bersama Rasulullah SAW. Falamma masolah Rasulullah SAW. Waalaikumsalam. In sholawat. Setelah selesai solat Rasulullah SAW menghadap menghadap kepada para sahabat tadi. Bataar rodlahu maka Orang-orang miskin tiang-tiang engkau miskin dari kalangan alun Ta'arof Ta'arof itu menampakkan diri di judul dan ketinggal Subhanallah mengke Rasul lontarin memberikan harta sebagian harta dari negeri Bahrain itu kepada mereka di bataarodulan Al orang-orang alun itu mendekat menampakkan diri Rasulullah saya ada saya hadir. Nih tujuannya pun ingin bagian harta bangruid tadi. Fatabassama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hina roahu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tabas mesem tersenyum. Nih Rasulullah melihat Mirzani para sahabat semangat. Mendekat semangat menampakkan diri Tadi Rasulullah itu tersenyum Ya mesem kepada mereka Ini, ini kedahannya menunjukkan <tuh> Bahawa Rasulullah itu berakhlak mulia ya. Gak ada ibu di pekerti yang baik ya, Tentang tiang-tiang untuk duit Tetapi Rasulullah senyum Tetap senyum baik ramah Buat terperung, baut terkesu. En tentiak biasanya, en tentiak bagi utang, betoin pok. Di selain itu, terperung, en tentiak butuh datang ke rumahnya itu ada orang-orang yang berakhlak tidak mulia. Tapi Rasulullah SAW ada masa paham para sahabat itu ingin uang, ingin harta. Butuh Rasulullah senyum kepada mereka, tidak marah, tidak cemburu. Ya, ini akhlak yang mulia dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Lumba koala kemudian Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersabda, Alun sukum samiyyatum an na abu Bayi datang ko bisayin min al -baharoin. Aku mengira kalian mendengar sudah tahu kalian sudah mendengar ya bahawa Abu Udeh Abu Ubaidah itu datang dengan membawa harta yang banyak dari Bahrain. Kalian ingin harta tersebut mesti seperti itu. Fakalu maka mereka mengatakan ajal ya Rasulullah benar wahai Rasulullah wa Sallam kami. Mendengar dan ingin seperti itu. Fakola maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan: Abshiru wa amilu mayasuruq. Ia ya, bergembiralah. Ia ya, gembiralah, bergembiralah. Tenangkanlah hatimu. Kalian pasti akan mendapatkan yang kalian harapkan. Di Rasulullah itu orang yang baik berakal mulia, ya. Jadi suka, nopo, Rasulullah itu senangnya memberikan kebahagiaan, kegembiraan kepada sahabat. Para sahabat itu biar bahagia, biar senang. Ya itu Rasulullah. Kalau punya sesuatu, maka dibagi-bagi kepada para sahabat agar mereka bahagia dan senang. Faum Allah demi Allah malafakro Azzalaihu, ya. Maka Rasulullah memberikan nasihat kepada para sahabat demi Allah. Bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian. Rasulullah memberikan harta, membagi-bagi harta, tetapi diberikan nasihat, diberikan pedoman diberikan suatu pegangan agar harta tersebut tidak mencelakakan para sahabat tetapi tetap dikasih Wa maullaahi mal demi Allah bukanlah kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian. Walakinni akhsha an tubsyatu ad alaikum. Agar tetapi aku khawatir yang membahayakan kalian Itu kalian akan menjadi orang kaya dibentangkan dunia di atas kalian Kama busitok alaman kanafa berlaku Seperti telah dibentangkan diberikan orang-orang sebelum kalian Fata nafasuhah kama ta nafasuhah Sehingga orang-orang berlomba-lomba Berrebutan mencari dunia Batu beli kamu Kamaha nah, Sehingga kalian akan binasa Kalian akan hancur Seperti orang-orang zaman dulu Telah binasa Dan telah hancur Disebabkan karena kekayaan Disebabkan karena Rebutan Harta dunia ya. Ini bapak-bapak Ibu jamaah pengaasan pengajian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala nasihat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Jumatan shohabat, poros dan Jumatan kaum lepas dengan sangkum mati pun dari kisah ini dari hadis ini bapak-bapak ibu-ibu bisa kita ambil kesimpulan yang pertama adalah bahwa kemiskinan dan kekayaan itu semuanya adalah ujian dari allah subhanahu wataala. gitu, tiang suki, tiang larat, itu sedang terujian dari allah. ya, bukan berarti orang kaya itu, oh berarti allah cinta kepada orang kaya. Allah berikan harta kepada orang kaya berarti orang kaya itu pasti masuk surga belum tentu. Ya, jangan sampai enten pemahaman, jangan sampai ada keyakinan bahwa kekayaan itu menunjukkan cinta Allah kepada dia itu belum tentu. Jangan sampai ada pemahaman kalau orang itu miskin berarti Allah membencinya. Allah tidak menyukainya sehingga tidak dikasih harta sehingga nanti masuk neraka. Belum tentu. Ya. Karena kekayaan itu adalah bukan bukan bukti bukan kecintaan Allah, tapi ujian. Kemiskinan itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya dalilnya atau buktinya adalah di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 Mei, 30 sarga Allah Subhanahu wa taala mengemutakan kullu nafsin daifatu al-maut wa kadablu kum wal khairi fitnah wa ilainatun ja'u Setiap jiwa, tiang, sing gadah nyawa ni'u bahkan mati Wa tabeluhum misyari wal khairi fitnah Dan kami Allah ni'u muji Kamu lopannya dengan sabit, tiang-tiang Dengan syarat kejelekan, kemiskinan Wal khairi dan Allah ni'u muji manusia dengan kekayaan, kebaikan sebagai fitnah sebagai cobaan. Gini ini tanda akan pilih kekayaan itu ujian, cobaan. Kemiskinan itu juga ujian dan cobaan. Jangan merasa gembira, senang kalau orang kaya oh berarti saya itu orang baik, saya dicintai Allah, saya nanti masuk surga, belum tentu. Kalau orang miskin kemudian sedih berarti oh orang miskin itu orang yang jelek orang yang dibenci Allah sehingga tidak dikasih harta belum pun ya, bahkan berapa banyak orang-orang kaya yang masuk neraka dan berapa banyak orang miskin yang masuk surga berapa banyak orang kaya yang Allah benci sebenarnya Allah tidak menyukai tidak membenci tapi tetap dikasih harta sebagai ujian dan berapa banyak yang, yang miskin yang Allah sebenarnya cinta kepada dirinya Mulia di sisi Allah Walaupun miskin, tapi di mata Allah dia mulia Dan berapa banyak orang kaya di dunia Tetapi di mata Allah sangat rendah Sangat hina, tidak berharga Ini semuanya ujian Yang harus kita pahami Semuanya nanti untuk Allah itu melihat. Ayyukum ahsalu 'amalan sinten dia amalanipun iso sae. Maksudipun apa? Melawi Allah niku para kekayaan gumantung kawula panjenengan sami niku diuji. Kawula panjenengan sami saged bersyukur napa mboten. Ini ujian. Kita orang-orang kaya Sakit Dato siang Engkau bersyukur Nohobotani -oh Menapi Allah oh, noh, Uji kaulah Panja dengan kami Dengan kemiskinan Sakit sabar Dato siang Sabar Nohobotani -oh ya, Jadi uji Syukur Dan sabar Kemudian Bapak-bapak Ibu-ibu Jawa Engkau Engkau Lohoromati Ujian kekayaan, ujian kekayaan ini lebih berat Langkong aurat bagi sebagian besar umat Islam Sebagian besar umat Islam itu kalau diuji kekayaan tidak lulus, gagal Ujian kekayaan itu lebih berat daripada ujian kemiskinan Menawi tiang itu di Allah dengan kemiskinan Dia mampu bersabar Tetap sholat di masjid, Tetap rajin ibadah Dan tak bisa Allah uji dengan kekayaan Tidak lulus Tidak bisa bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ujian kekayaan itu rambut awrat Lebih berat Daripada ujian kemiskinan Hal ini pun Bukti ini pun Di dalam surat al alaq ayat ke-8 Kala Innal insana Layatombo Sesungguhnya manusia itu Benar-benar melampaui Bata somboh Takabur angkuh Kebanyakan manusia itu somboh Angkuh merasa tinggi Boten butuh Allah Kapan Tiang itu merasa sombong itu. Biasanya pun kapan Arro'ah mustahbenah Pada saat merasa dirinya itu Jadi orang kaya Itu biasanya Rasanya butuh Allah Rang butuh Duitnya was okay Ini pun kebanyakan manusia Arro'ah mustahbenah Pada saat dia merasa kaya Allah butuh menjelaskan manusia itu melampaui batas saat miskin hidup. Tetapi Allah menjelaskan kebanyakan manusia itu melampaui batas syariat, banyak perbuatan maksiat, banyak perbuatan dosa disebabkan kekayaan. Ar-Ro'ah hus, kita dengar. Kali ini kata-kata itu begini, tetapi juga enteng, enteng. Orang miskin disebabkan kemiskinannya Itu juga berbuat maksiat Banyak berbuat dosa Karena sibuk mencari uang Sehingga tidak sempat sholat Dan yang lain-lain dihentuk -lain. Orang miskin yang berbuat dosa Tapi banyak mayoritas Katah-katah pun Tidak ikat sombong Tidak ikat boteng betah akan omong ini ku tiang ikan istahbenan Orang yang sudah merasa kaya, cukup Kemudian juga Rasulullah Alaihi Wasallam menjelaskan Inna likulli umatid fitnah Sesungguhnya saat menipu setiap umat Ini ku gadah ujian Ini umat yang uji, di uji Umat Nasara enteng ujian. Umatipun Nabi Muhammad, umat Islam pun enteng ujian. Wa fitnatum ummati al-mar. Lan ujian bagi umatku, umatipun sinten? Umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deku karep. Yang banyak menyesatkan banyak, membuang hancurkan. Umat Ibu Nabi Muhammad Ibu Buat tetap Saat ke Bisa menghadapi Ujian perubahan Kekayaan Jadi Nga tos-atos Mari kita lihat hadis di atas ini, Rasulullah SAW Melihat para sahabat. Para sahabat itu miskin Sekarang miskin tetapi ada uang banyak yang akan diberikan kepada mereka Rasulullah Alaihi Wasallam mengatakan Mal fakru aksya'alaikum Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian Kalian sekarang miskin Tetapi kalian rajin sholat Kalian sekarang miskin Tapi rajin puasa Rajin pengajian ta'lim Seregeb pada saat miskin, Rasulullah tidak khawatir kepada sahabat kemiskinan mereka tetap menjaga keimanan. Akan tetapi yang aku khawatirkan kepada kalian wahai sahabat, yaitu Allah akan memberikan dunia kekayaan yang dengan kekayaan ini justru menghancurkan kalian. <tuh> ya. Ini sahabat. Sohaban ibu iman ibu kuat Sohaban ibu takruan ibu kanden nah, Kalau kita yang imannya tipis Takruannya cuma sedikit Maka lebih kita khawatir Kau lohan dengan saya Kita khawatir mengatos-atos Dengan kekayaan dan dengan harta Ini zaman sampai malah. Kekayaan dan harta kita menghancurkan kita. Kekayaan kita menjermuskan kita dalam pusak. Jangan sampai amur kantos. Sing penting mau um, ngantos Berhati-hati, selalu waspada. Amati ini hadis-hadis ini sebagai peringatan, ngemutakan. Sifat itu namun ngemutakan. Kamu lompatnya dengan saya Iya <tuh> Harta yang bermanfaat Supantos Kamu lompatnya dengan saya Harta kita Orang-orang kaya itu bisa Tetap dalam kebaikan Itu peripun cara Itu satu Namun gambar Kalau kita diberikan kekayaan Itu harus Bisa bersyukur Cuma itu satu, satu saja Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kunci, kunci memanfaatkan kekayaan Kunci memanfaatkan harta Supaya tetap dalam kesaitan itu bersyukur Tumatang Allah subhanahu wa ta'ala yes. Rasulullah s.a.w bersabar ajaiban di amr sungguh menakjubkan tiang Islam itu tiang Islam itu jika Allah berikan ujian cobaan bersabar maka itu kebaikan lah tiang Islam itu kalau dikasih kebaikan dikasih kekayaan dia bersyukur maka itu baik niki tiang Islam kalau miskin sedang di bawah sedang sakit sabar, menawi sugih kaya sehat bersyukur. Nikusai tiang miskin, sih sabar. Say tiang sugih kaya syukur ginsai. Kunci ni pun bersyukur wow. Ini pun cara ini pun, kaum lo bandingkan sama kita. Ters tiang tiang engkau bersyukur cuma Allah <tuh> Ya, orang bersyukur itu bagaimana caranya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pelawasan engkau allah hormati, bersyukur nikuh enteng tiga, tiga perkawis tiga hal tiga perkara ya, bersyukur gitu. kita tadi, prie cara nikuh, kaulah panjat dengan santi dan yang bersyukur nikuh ribut. Ya, caranya pun item 3 tiga, tiga Yang pertama adalah Manak kau lopati dengan sami Hati bil i'tirok Manak kau lopati dengan sami Kedah ngakemi Mengagumi bahwa Kekayaan harta ini Nikmat anugerah Pemberian dari omgo ya, Manak kau lopati dengan sami Kedah Ditonton, dilihat, diintropeksi Saya punya harta Saya punya kekayaan itu Ini dari mana? Apakah karena Keprigelan saya Saya itu seragam Perigel, nyambut Dampil pinter Cerdas Apakah Ini memang semata-mata Anugerah dari Allah ini kalau kita Hati kita Mengakui bahwa harta Semuanya itu anugerah Dari Allah Maka kita termasuk Yang engkau bersyukur Tapi kalau Hati kita masih mengakui Saya itu kayak pancen saya itu Orang pinter Orang yang berigel Orang yang serde Maka berarti dia bukan Orang yang bersyukur Berapa banyak orang yang lebih pintar daripada kita Lebih rajin, lebih berikan Tetapi hartanya Sedikit banyak Maka harta itu Semata-mata pemberian Anugerah, titipan dari Allah Ini yang pertama Hati kita harus mengaku Yang kedua lisan Tutup kamu laparnya dengan sami Omongan kamu laparnya dengan sami Diku kedah Ngata-ngata akan muji-muji Allah Alhamdulillah Allah paring dalam harta Allah paring kau maaf nikmatikan kata Alhamdulillah subhanallah La ilaha di Allah Fahabidi'emati Rabbika fahabdi' Nikmat-nikmat Allah itu Sampai katalah, Alhamdulillah Semuanya itu anugerah Allah Saya punya rumah ini Alhamdulillah, anugerah Allah Saya punya mobil Alhamdulillah, pemberian Allah Saya punya harta ini Punya sawah, punya ini, punya itu Alhamdulillah Semuanya dari Allah Alhamdulillah, bisa kita Banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Ya, Engkau lompati ke perbuatan, Engkau lompati dengan saminkan sedang memanfaatkan manfaat atau harta kita untuk ibadah Rumah tu, Allah punya rumah, Om Allah paring beliau, Omah itu nikmat Om Allah. Apakah rumah kita sudah kita jadikan kiblat tempat ibadah kham solat tahajud, kham solat sunnah? datu mauz Al-Qur'an kriya kawula panjenengan sami Pemberian Allah kita sungguh Caranya bagaimana? Kita gunakan untuk ibadah. Apakah rumah kita hanya kita bacakan Al-Qur'an atau banyak kita setel musik dan hiburan. Kita yang bisa melihat Rumah kita itu untuk apa? untuk sholat sunnah, sholat tahajud, apa perjudian? ya tinggal kita introspeksi. ini harta kita. kita diberikan kesehatan, nikmat harta, ya kita gunakan untuk membantu orang lain, infak sosialnya, membantu orang miskin, janda, orang yang sakit. Ini cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kalau kita bisa Seperti itu Manakabullah Panyai dengan Sami hati Kita mengakui Lisan kita, kita Banyak memuji Allah Perbuatan kita Banyak Kita manfaatkan untuk kebaikan Maka harta kita Menjadi harta yang bermanfaat Harta yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Zaman sahabat juga banyak orang kaya, bahkan lebih kaya daripada kita. Dikisahkan dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bahwa beberapa orang sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya Orang-orang yang sukin, tiang-tiang sukin zaman sohabat Niku telah pergi membawa banyak pahala Orang kaya Ya zaman sohabat ada orang kaya, orang miskin Tiang-tiang ikan miskin itu datang mengadu kepada Rasulullah Ya Rasulullah sohabat yang sukin Niku keajaran itu lalung kata Tinimbang sohabat yang miskin Amati lho kok Sohabat yang kaya mereka sholat Orang miskin sholat sahabat yang kaya juga rajin sholat Jadi orang miskin sholat Orang kaya juga sholat Mereka puasa, Orang kaya itu puasa Seperti orang miskin juga berpuasa. Akan tetapi Orang-orang miskin Boten sakit sedekah Orang miskin Boten sakit infaksin gadah mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Orang-orang kaya bisa bersedekah lebih banyak. Langung kata diterima orang-orang miskin. Ini, ini dari penjelasan bagaimana cara memanfaatkan harta kita. Kita kalau dianugerahkan harta ya tetap rajin sholat. Kita dianugerahkan harta yang tetap rajin taklim pengajian Jangan sampai harta kita sibuk ini Kerja ini, kerja itu, janji ini, janji itu tidak pernah taklim Tidak pernah sholat Karena ngurus ini, ngurus itu Kekayaan menyebabkan kita lalai terhadap ibadah Dan juga kekayaan itu kita manfaatkan harta kita untuk bersedekat seharusnya lebih banyak daripada orang-orang miskin, orang-orang kaya bersedekah lalu berkata daripada orang-orang miskin. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabat yang miskin, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang dapat kalian sedekahkan? Kalau orang miskin bulan satu sedekah dengan kata Allah nipu sambung paling dalam sedekah Tiyang miskin Berikut sesungguhnya pada setiap tasbih nipu sedekah Tiyang miskin buatan sakit sedekah dengan gantah Cara nipu dengan kata kata atau tasbih Subhanallah, Subhanallah Nipu sedekah nipu tiang larat Takbir Allah wakbar nipu sedekah Allah wakbar, Allah wakbar Niku sedekah pun tiang-tiang melarang Tahmin alhamdulillah Niku sedekah pun tiang-tiang melarang Tahmin la ilaha illallah Niku sedekah Tiang-tiang melarang <tahbid alhamdulillah> Sesungguhnya hamar ma'ruf na'imunka Niku sedekah Tiang-tiang melarang Jadi para sahabat yang miskin Senang mendengar Solusi dari Rasulullah SAW Wa'alaikum warahmatullahi tetapi orang-orang kaya, sahabat yang suki juga mirip. ternyata mendengar petunjuk pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak mau kalah. mereka juga banyak berzikir subhanallah, mereka juga banyak takbir subhanallah, dan tiang-tiang suki juga banyak takbir alhamdulillah. bukan kalah dengan orang miskin. Para sahabat yang miskin datang lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, para sahabat yang kaya sekarang juga rajin berzikir, subhanallah, mereka rajin alhamdulillah, juga mereka bisa. Al-Allah wa juga mereka bisa. Bagaimana ya Rasulullah, kita orang miskin kalah dengan orang kaya?" Maka Rasulullah mengatakan, "Dzikr fa'luh, yu'ti imayah." Dia ya sudah itu keutamaan Allah yang tidak bisa kalian kalahkan, yang tidak bisa kalian saingi Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, orang kaya, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin pikir, ya itu tidak akan bisa dikalahkan oleh orang-orang bisnis. -orang ya ini caranya bapak-bapak. Ibu-ibu memanfaatkan kekayaan kita, memanfaatkan harta kita, supatos harta kekayaan kita menjadi harta yang bermanfaat, harta yang bikin kita selamat, membikin kita nikmat hidup bahagia dunia dan akhirat, dan tidak menjadi harta yang membawa kecelakaan dan kebinasaan. Dekang selamat lan kan satekawula akuraten mugi mugi saged permanfaat satehipun kawula sedaya bena lan kanthi baraya monggo dipirsani. Alhamdulillah